Ya ayuhal ladhina amal uttaku allaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu uttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaku allaha aladhi tasa'aluna bihi Ya ayuhalah din amanu taqulah waqulu yuslih lakukan amal kum wa yafir lakukan dzunub kum. Wma yutigillaha warasuluh, fad faza fauzan agzima. Ama bagn. astaqal hadith kitab wa khair al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bida'ah Wa kulla bida'atin dalalah Kau muslimin dan muslimat Para hadirin Di Masjid Al-Hasanah Rahimani wa rahimakumullah Dan juga Para pendengar radio muslim Dimanapun anda berada Kau muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Serta radio kita Di Madiun. Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan kajian kita Dengan membaca kitab Riyadus Salihin Dan seperti yang telah lalu kita masih pada bab al-wasiyah bin Nisa Bab tentang wasiat untuk berbuat baik kepada kaum wanita Ini terutama kepada istri dan juga keluarga keluarga kita yang wanita kita pada pertemuan yang lalu telah atau masih pada hadis ke 275 di mana al Imam An Nawawi berkata wa an Abi Hurairah r.a. Anhu kaul dari Sahabat Abu Hurairah r.a. Anhu kaul kaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafruq mu'minun mu'minatan. jangan sampai seorang mukmin seorang suami membenci seorang mukminah seorang istri ingkariha minha khuluqan apabila dia merasa benci dengan salah satu akhlak dari istrinya Radiyaminha akhara Maka niscaya suami tadi akan Mendapatkan keridhaan, Merasakan senang terhadap Akhlak-akhlak yang lainnya Telah kita sampaikan bahwasannya Di antara penjelasan hadis ini adalah bahwasanya Wanita itu tidak ada yang sempurna ya, Tidak ada yang sempurna Akan tetapi Karena kita sudah sadar bahwasannya Wanita itu tidak ada yang sempurna Maka Carilah sisi-sisi baiknya Disyukuri Mensyukuri Sisi baik Dari seorang istri Apalagi sisi baiknya Lebih banyak daripada sisi buruknya Suatu saat Ketika dia masak Misalnya tidak enak Maka kita ingat bahwasanya sudah berkali-kali dia masak yang enak Kemudian mungkin suatu saat Istri kita membentak kita Mengangkat suara Kencang, bentak Maka ingat bahwasanya Di sekian banyak kesempatan Istri kita adalah orang yang lembut misalnya Makanya Umar bin Khattab Radhiallahu ta'ala anhu dia adalah orang yang gagah perkasa. Umar. Tapi ketika istrinya marah-marah, dia tidak ikut marah. Ya, karena dia sadar bahwasannya istrinya itu memiliki kelebihan dari sisi yang lain. Ya. Maka seorang suami harus begitu. Ya. Demikian juga seorang dengan temannya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Karena ini berlaku pada hubungan seorang dengan siapa saja. Ya, barangkali dia pernah merasa tersakiti oleh seseorang. Tapi ingat, barangkali mungkin orang tersebut sudah sering berbuat baik kepada dia. Ya, hanya pernah menyakiti. Pernah berapa kali? Sekali misalnya. Kadang banyak kasus, banyak kejadian. Persahabatan menjadi rusak hanya gara-gara satu kesalahan saja. Ini yani, e, nila setitik rusak susu sebelanga begitu ya betul itu nila setitik rusak susu sebelanga jadi kesalahan yang satu hanya satu itu me, menghapuskan kesan baik yang sudah sekian lama sekian lama di e, dibangun ya atau perbuatan baik yang sekian lama kita kita rasakan, ini tidak layak kita yang seperti itu. Ya, kita harus e, tetap melihat sisi baik dari orang tersebut, terutama pasangan pasangan kita. Kemudian ada satu pesan yang kemarin akan saya bacakan, yaitu dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di mana Sheikh Salim mengatakan e, sebelum saya bacakan, maka biar nyambung, maka. Saya ulangi lagi apa yang dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizallahu nahar rajul an bughdhi zaujatihil mu'minah bughdhan kulliyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang suami untuk membenci istrinya yang mukminah dengan kebencian yang pol Bencian yang sangat sehingga yahmiluhu ala firakiha yang bisa menyebabkan seorang suami itu akhirnya menceraikan istrinya. Balaihi an yuwazina baina mayughiduh minha wa baina mayardahu minha. Seorang suami hendaklah menimbang-nimbang antara perkara yang dia benci dari istrinya dan perkara yang dia ridha. Mana yang lebih berat? mana yang lebih besar ya fayaghfiru kemudian suami itu hendaklah memaafkan memaafkan kesalahan-kesalahan istrinya wayatajawazu an taqsiriha dimaafkan segala kekurangannya wayataghaddu amma yakrahu bima yajib bima yuhib dan dia hendaklah banyak memejamkan mata terhadap perkara yang tidak dia sukai dan bukalah mata terhadap perkara-perkara yang dia sukai jadi nek weruh sing boten seneng niku merem lho kok basa jawa jadi kalau melihat sesuatu yang tampaknya tidak menyenangkan bagi istrinya maka kita pejamkan mata ini yani kita seakan-akan tidak melihat tapi kita buka mata kita lebar-lebar terhadap perkara-perkara yang menyenangkan kita demikian pula sebaliknya sang istri sama. Jadi masing-masing itu yatagal boamma yakrah bima yuhib hendaklah dia itu pejamkan mata dari perkara-perkara yang dia benci. Bukan berarti tidak menasehati loh, bukan? Ya. Tapi kesalahan-kesalahan itu dia maafkan. Nasihat itu urusan lain. Jelas kalau yang namanya salah harus Dinasehati. Manroa mingkum, mungkaran valyuga yirhu biyadihi. Eh, Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ini dengan kekuasaannya. Seorang suami berkuasa di keluarganya, lihat kemungkaran, jangan hanya merem kemudian menganggap. Ah, yesus sudah, enggak usah dinasehati. Tetap dinasehati. Pejamkan mata, artinya maafkan dia. Kemudian nasehiti kesalahannya. Ya. Kemudian bukalah mata lebar-lebar. Terhadap prestasi-prestasi dia. Kita hargai dia. Jangan cuma kalau masaknya gagal. diunek unekke ke. Ya. Diburuk-burukan, dijelekkan. Kalau ada akhlak yang tidak pas. Dicelah, habis-habisan. Tapi ketika ada yang. Membuat dia senang, sama sekali tidak ada pujian, tidak ada maturnuun, tidak ada jazakillah khairah, tidak ada syukran. Terkadang sebagian suami itu mengucapkan terima kasih, itu berat, gengsi. Ya. Terkadang mengucapkan jazakillah khairah, gengsi. Apa pikirannya? Ah itu kan sudah biasa. Ada kopi diletakkan di meja, ada teh diletakkan di meja, ada masakan kesukaan dia. Sate, Masya Allah. Sambal terong. Atau sayur tempe. Itu kesukaannya misalnya begitu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Kapan aku mau diet ini mi katanya? Masakannya setiap hari yang dia sukai. Ya, tunjukkan, senang dia, Masya Allah. Jadi sayur sebanyak apa langsung dihabiskan misalnya. Misalnya begitu. Oh. <laughs> ini menunjukkan senang itu istri seperti itu masyaallah, ya. Maka pujilah dia. Mohon maaf. Mungkin Kalau bukan berarti yang berbicara ini mempraktikkan, ini pembicaraan kelas dewasa Ya. Bahkan mungkin dalam hal yang intim sekalipun. Ya. Maka ucapan jazakillah khairah, jazakallah khairah, maturnuun, suwun, syukran, ya? think, apa-apa <laughs> lah begitu ya. Itu perlu. Ya? Kalau saya menyarankan pada diri saya pribadi dan jenengan yang sudah tahu, perlu yang seperti itu. Ya? Maka jangan sepelekan ucapan terima kasih, buka mata lebar-lebar terhadap perkara-perkara yang menyenangkan anda, puji dia. Nah, kemudian juga sang istri juga sebaliknya Jadi kalau seperti itu enak hidup ini Ya Yang dilihat cuma kebaikan-kebaikan pasangan kita Kebaikan-kebaikan teman kita ya, Ibaratnya apa? Kesalahannya kita tutup mata Tapi kita nasihati kalau memang itu perlu apa? Perlu nasihat Bukan berarti kok tidak menasehati sama sama sekali Nah, Akan tetapi nasihat juga terkadang perlu lihat apa? waktu. Ya. misalnya sang teman lagi marah-marah begitu ya, atau sang istri lagi marah-marah, jangan langsung mungkin dinasihati eh, nih, ngangkat suara kayak gini nih, calon neraka ini Jangan. Ya. Ya, kesempatan yang lain lah ya, ketika lagi santai sampaikan, saya itu dari dulu deh ya, masyaallah, senang suasana senang seperti ini kayak pantai, tenang, senang saya. Demikian juga saya sifat yang sifat yang saya sukai dari jenengan, dari ade, dari umi, dari simbol ya, adalah tenang kalau bicara tidak mengangkat suara, ya. kemudian tidak apa keras seperti itu, ya. Nah, jadi nasihat itu terkadang tidak langsung sekal. Nah, orang Jawa bilang itu apa? Sekal. Kalau orang Indonesia bahasa Indonesia tidak langsung sekaligus. Ya. saat itu juga. Ini mungkin perlu di diundur lihat situasi dan kondisi. Kemudian um, uh, Syekh Salim bin It Al-Hilali mengatakan wa ha kadha yu'allimun al-islam al-qasdha fil hubbi wal bughd. Demikianlah Islam mengajari kita untuk berlaku qasid. Qasid itu eh, ekonomis, enggak boros. Ya. Dalam masalah cinta dan benci Yang ini tidak berlaku berle, berlebihan Cinta ya tidak berlebihan Benci juga tidak berlebihan Walihada kala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata Ya aslam Aslam ini asistennya Umar bin Khattab La yakunu hubbuka kalafa Walabutuka talafa, Wahai aslam janganlah Janganlah sampai rasa cintamu membebanimu Dan jangan sampai rasa bencimu ngilang-ngilangkan ya, Merusak ya, Jadi jangan sampai rasa cintamu itu membebani dirimu Sehingga apa? Eee, takut sekali akan kehilangan, ya. takut sekali akan e, apa namanya ditinggal, dan yang lain-lain. Alakulihal, orang kalau sudah cintanya itu luar biasa besarnya, maka dia akan takut sekali, akan merasa beban dalam jiwanya. Ya, akan terasa beban yang berat di dalam jiwanya. Sudah pernah jatuh cinta? Nah, Masya Allah, belum. Ya. Kenapa? <laughs> InsyaAllah kata yang ini. Kemudian, wala talafa. Ta Kalau kamu benci, wahai aslam, jangan sampai rasa bencimu itu sampai merusak. Ya? Jangan sampai bencimu itu berlebihan, sehingga merusak. Itulah ini yang melanggengkan hubungan antara dua orang. Qal nah, wa kaifadak? Berkata aslam, Bagaimana itu, wahai amirul mu'minin? supaya benci kita ini tidak terlalu berlebihan, cinta kita juga tidak terlalu berlebihan. Qala Umar, berkata Umar, "Ida ahbabta fala tukallif kama yukallifu sabi bi yuhibbu." Apabila engkau mencintai sesuatu, maka jangan terlalu jangan terlalu kau bebani jiwamu. Sebagaimana seorang anak kecil Membebani jiwanya Dengan menyukai satu perkara Pernah lihat anak kecil? Suka mainan? Kalau ditarik, nangis ya. Nangisnya kayak gak tanggung-tanggung Gerung-gerung ya. Meraung, raung Kadang malah ditambah apa? Gerakan yang ekstrim apa? guling-guling ya. Jangan seperti itu lah. Oh sudah papa-papa jenggotan nyomosuk gerung-gerung. Guling-guling ini ya. Jangan seperti itu. Jadi, kalau engkau mencintai satu perkara, jangan seperti anak kecil mencintai satu perkara. Ya, anak kecil itu cuma main perasaan, enggak juga memikirkan apa? Enggak menggunakan akalnya. Jadi hanya perasaannya. Pokoknya kalau sudah senang-senang begitu aja. Ya. Wa idza abghatta kalau engkau membenci falatubghid bughdon tuhibbu an yutslifa an yatslafa sahibuka wayahlik kalau engkau membenci ingat ini ya janganlah engkau membenci dengan suatu kebencian sehingga mengantarkan engkau memiliki perasaan memiliki keinginan Agar saudaramu, temanmu itu hancur binasa. Ya, Jadi kata Umar, kalau engkau membenci, jangan sampai kebencianmu itu sampai derajat kamu itu ingin supaya temanmu yang ada masalah dengan kamu hancur, mati. Jangan. Jangan sampai seperti itu. Ingat, dia masih mu'min. Masih. Mukmin berhak untuk mendapatkan apa? Walak kecintaan dari dari kita. Bahkan mungkin dalam beberapa perkara dia jauh lebih baik dari dari kita. Cuma karena ngepasi saja dia pas tidak kepeneran, tidak pas bersikap dengan kita pada perkara yang kita memang tidak suka. Ya, akhirnya apa? Kita bencinya bukan kepalang sampai kita mendoakan binasa dan yang lainnya ndak boleh. Tidak boleh seperti itu ya naam maka kalau perlu mah doakan ya, doakan kebaikan supaya oba, untuk mengikis rasa benci doakan kebaikan sebut-sebut yang yang baik naam ini adalah yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qultu berkata Syekh Salim huwa sahihun kama bayyantuhu fi risalati alhubbul bughdhu fillah yang semacam ini adalah benar Seorang itu kalau membenci Jangan terlalu berlebihan Dan kalau mencintai Jangan terlalu berlebihan Faidah selanjutnya adalah Amatun nisa Yataqallabna bainal khairi Washar Kebanyakan wanita itu Dia itu berubah ubah Kadang baik Kadang Tidak baik Ya Kadang tampaknya baik, kadang tidak baik. Ya. Fala yastaqimna ala, halatin, ala halin wahidah. Mereka tidak bisa dalam kondisi satu terus. Ustaz sama sekali itu amatun nisa. Kalau anda dapatkan istri anda bisa istiqomah, masyaAllah. Kalau anda dapatkan saudari anda bisa istiqomah, masyaallah kalau andi andi andi itu kalau orang mesir bilangnya kamu ya kalau anda dapatkan diri anda wahai ibu-ibu bisa istiqomah menyenangkan seterusnya bagi suaminya tidak pernah membuat murka tidak pernah membuat jengkel maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa Yenbaghilir rajul dabtu awatifih wa fi'alatihi bitahkimi fi ayyi khilafin yanshibu ma Sebaiknya seseorang atau seorang laki-laki itu berusaha untuk mengekang perasaannya. Jadi perasaannya harus dia apa? Ditahan. Ya, jangan hanya mengandalkan perasaan. One fi alatih dan emosinya dengan cara menggunakan akalnya. Bitahkimi aklihi. Jadi laki-laki itu sebetulnya dilebihkan dari wanita dari sisi apa? Akalnya. Sementara wanita disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naqisatu aklin kurang akalnya. Ini maaf ya bukan berarti menghina apa menghina wanita justru ini ingin memuliakan wanita kalau memang wanita itu seperti itu jangan dibebani dengan sesuatu yang apa di luar bebannya dimuliakan wanita itu naqisatu aqlin wa dinin kurang akal dan agamanya bagaimana kurang akalnya karena persaksian seorang laki-laki persaksian seorang laki-laki tidak bisa digantikan oleh wanita kecuali dua. Ini dua wanita lawan satu laki-laki. Kalau ada saksi satu laki-laki tidak bisa maka harus diganti dengan dua wanita. Bagaimana kurang agamanya? Agamanya kurang. Karena sholatnya kurang. Kalau dia haid, dia akhirnya tidak melakukan sholat. Kalau dia sedang haid, akhirnya tidak puasa. Otomatis, orang yang puasanya berkurang, orang yang sholatnya berkurang, itu adalah apa? Berkurang pahalanya. Walaupun tidak sholatnya dia dan tidak puasanya dia, apabila diniatkan untuk tunduk kepada aturan Allah, maka itu adalah pahala tersendiri. Bahkan kalau nekat sholat, dosa. Ya, nekat puasa, dosa. Ya, karena apa? haram hukumnya bagi orang haid untuk berpuasa dan Salat Nampul Allah Taala alam besok. Maka hendaklah seorang laki-laki itu jangan hanya mengandalkan emosi dia, perasaan dia, tapi gunakan akal untuk menimbang-nimbang. Ini marah saatnya saya tepat ndak ini? Ini saya mengeluarkan kata-kata cerai yang dalam kondisi gini pas atau ndak ini? Ya ditimbang-timbang. Menimbang-nimbang mana baiknya, mana buruknya. Baiknya lebih besar ataukah buruknya lebih lebih besar? Nah, jangan ikut-ikut ikutan kita ini jadi kurang akal. Ya, gampang mencaci, kemudian gampang memburuk-memburukkan istri, ya, gampang mengeluarkan kata talak dan yang lainnya. Kalau dari mendahulu di kalangan Arab Jahiliyah kata talak itu murah. Ya, mungkin seorang bisa mentalak seribu kali. Tapi gabung lagi, kan begitu? Ya, jadi istri lagi, ya tanpa nikah lagi, begitu? Di di zaman Arab Jahiliyah, kalau di zaman uh, Islam, maka talak dibatasi berapa? Tiga, ya dibatasi tiga saja. Nah, Taib, hadis selanjutnya adalah hadis ke 276. "Qal al mu'allifu rahimuhu taala, wa an amr ibn al ahwas." Al-Jushami Al-Jushami radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an sallallahu alayhi wa sallama fi wada' yaqul ba'da an hamidallaha ta'ala wa asna'a alayhi wa dhakkara wa dari Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Haji Wada' Haji perpisahan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hajinya berapa kali? Satu kali, ya. satu kali haji. Fi hajatil Wada' yaqul, beliau bersabda: Bada'an Hamid Allah Taala wa Asna Alaihi wa Takkar wa Wa'aza. Setelah beliau memuji Allah, menyanjung-sanjung Allah, wadak cara wawagha mengingatkan dan menasehati, thumakal. Kemudian beliau berkata, haji Wada itu haji terakhir dan e, haji Wada itu berkumpul di dalamnya sekitar berapa? Seluruh sahabat diperkirakan sekitar ya ke, sebagian besar sahabat sekitar seratus ribu sahabat kalau dalam jumlah besar seperti itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mungkin sudah diberitahu oleh Allah tentang tanda-tanda kematian beliau maka tentunya beliau akan menyampaikan satu perkara yang sangat apa? sangat penting. Ya, mungkin karena dalam lafaz beliau la alila alqaakum ba'da amikum hada atau ba'da ami hada barangkali aku tidak akan lagi bertemu dengan kalian setelah tahunku ini ya ini isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemungkinan setelah itu akan meninggal meninggal dunia maka apa yang disampaikan di sini dalam khutbatul hajjatul wada ceramah di haji wada itu adalah satu hal yang sangat sangat penting di antara ceramah beliau adalah Ala wastawsu bin nisa'i khaira Ketahuilah berbuat baiklah kepada wanita berilah nasihat kepada wanita dengan baik Fa innamahunna awanin indakum Sesungguhnya mereka tiada lain adalah awanin awanin itu tawanan tawanan Jadi kalau wanita di sisi suaminya itu seperti apa tawanan jadi kalau ada wanita dinikahi oleh laki-laki berarti apa jadi tawanan semua ser serba diatur ya tidak boleh sakarpedew gitu ya itu kalau sudah jadi istri kalau sudah jadi istri orang itu enggak seperti itu beda kalau sudah jadi istrinya kucing ini masanya istri orangan begitu ya aturannya sudah ada ya mau keluar rumah izin mau mengeluarkan uang suaminya izin ya mau nerima tamu ketika tamunya tidak disukai oleh suami maka jangan jangan diterima ya demikian maka kata Rasulullah saw fain nama huna awanun awanin endakum sesungguhnya Istri-istri itu adalah awanin Tawanan-tawanan Di sisi kalian Laisa tamlikuna Min hunna shay'an Ghayra Ghayra dhalika Kalian tidak Menguasai, tidak memiliki Dari mereka Kecuali hal itu Ya Kecuali hal itu itu artinya Adalah Ghayrul istimta' وَحِفْذِ الزَّوْجِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالْقِيَامِ بِشُؤْنِهِ وَخِتْمَتِهِ Artinya apa? Kalian tidak memiliki dari mereka, tidak ada hak lebih dari mereka dari istimta. Jadi hak suami itu adalah untuk bersenang-senang dengan istrinya. وَحِفْذِ الزَّوْجِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ dan hendaklah wanita tersebut menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya dan menjaga anak-anak suaminya dan melaksanakan urusan-urusan suami dan melayani suami. Suami tidak boleh lebih dari itu. Artinya apa? Tidak boleh menyakiti. Ya, Yang boleh adalah apa? Beristimta dengan dia bersenang-senang dengan istri. Pelayanan boleh dia dapatkan dari istri, tapi kalau menyakiti, berbuat kasar, kemudian memukul wajah itu tidak boleh. Ya. Ini arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa tamlikuuna minhunna syai'an ghairadhalika illa an ya'tiina bifahisyatin mubayyinah. Kecuali jika mereka Melakukan sebuah kesalahan yang jelas. Maka kalian boleh memberikan hukuman. Fa'in fa'alna. Kalau memang mereka itu mengerjakan kesalahan yang jelas. Nusuz. Ya, penyimpangan istri. Fahjuruhun. Mereka berbuat maksiat misalnya. Mereka tidak taat pada suami misalnya. Maka caranya adalah فَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَوْطَاجِ Maka pisailah mereka diranjang-ranjang mereka ya, Pisah-ranjang Tapi jangan sampai keluar rumah, tidur, di diamper rumah, ya tidak boleh ini ya, Kenapa? Karena akan terbongkar rahasia Urusan suami istri itu adalah urusan apa? Intern jadi jangan sampai seorang itu ketika ada masalah dengan istrinya, tidurnya di mana? Di luar. Tuan tetangganya ini ngapain? Ini tiga malam berturut-turut tidurnya di di depan pintu rumahnya. Tanya kok tidur seperti itu? Biasa. Lagi bunak. Enggak ya. jenak sama, sama istri. Ini enggak boleh yang semacam itu. Kecuali kalau ada kebutuhan untuk E, meninggalkan istri dari ranjangnya sampai kemudian sampai di luar rumah sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menghajar istri-istrinya karena mereka menuntut dunia ya, mereka terlalu menuntut dunia kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi pilihan apakah memilih Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ataukah memilih dunia kalau memilih dunia maka Rasulullah SAW dipersilahkan ya, berkenan untuk menceraikan mereka ya, akan tapi akhirnya istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan hawa nafsu mereka menundukkan hawa nafsu mereka dan mereka cinta dan memilih pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup ini kan cuma sebentar kalau yang dicari cuma dunia toh capek ya dunia itu tidak akan ada apa habis-habisnya makanya kata rasulullah saw laukana ibni adam wadiyani minat zahab labtaqat alitan kalau seandainya ibnu adam anak keturunannya adam itu memiliki dua lembah emas bukan cuma dua untaik kalung ya tapi dua lembah Panjenengan, antum, Bapak-bapak dan ibu-ibu Bisa bayangkan lembah itu Kalau di sini ya kayak lembah UGM gitu ya Segitu aja udah apa? Emas segitu coba mau buat apa coba? Ya. Pikiran kita itu emas segitu tuh Mau buat apa coba? Ini dua-dua kayak gitu Pasti akan cari yang ketiga Mau buat apa itu kalau ketiga? Ya sebegitulah dunia Gak akan ada Habisnya, inginnya nambah rekening terus semakin apa? Semakin gemuk, semakin gemuk, semakin gemuk, semakin gemuk Kalau gaji ya semakin naik, semakin naik, semakin naik Kalau jabatannya semakin naik, penghasilannya semakin banyak, semakin banyak semakin, Usaha semakin lancar, semakin lancar, semakin lancar, begitu Tidak akan ada habisnya Nah, dalam kehidupan dunia suami istri Kalau istri itu hanya nyari dunia, percuma Hidup di dunia sementara. Paling umur kita umur kita paling antara 60 dan 70. Sekarang saja anda sudah berapa coba? Berapa umurnya? Huh? 20. Belum nikah kan? Nah Nanti nikah umur berapa? Setelah itu sudah. Paling hidup rumah tangga cuma berapa tahun kalau yang dicari dunia sayang. Ya, makanya banyak banyaklah nerimo. Sebagaimana para istri nabi itu nerimo. Ya, Banyak-banyaklah kita menerima tentang keadaan suami kita, ya, sebagaimana istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mereka menundukkan hawa nafsunya, menerima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dan pemberian Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Fāin faaln fahjruhunna fil madaaj. Apabila mereka betul-betul melakukan kesalahan, maka fahjruhunna fil madaaj maka pisailah ranjang sebelumnya dinasehati. Kalau nasihat tidak mempan dengan kata-kata, maka adalah dengan apa? Pisah ranjang. Sebagaimana pernah saya sampaikan mungkin dalam beberapa majelis, ranjang itu adalah kerajaan istri. Kerajaan istri. Dia merasa berkuasa. Dia merasa bisa menundukkan suaminya, ini maaf ibu-ibu ya, dia merasa bisa menundukkan suaminya di ranjang itu. Jadi ketika sang suami menunjukkan dirinya tidak butuh pada kerajaan sang istri. Saat itulah sang ratu melempem. Ya. Sang ratu turun kekuasanya. Waduh kerajaanku tidak dibutuhkan lagi. Makanya ini salah satu hikmah. Kenapa suami itu kalau menghajar istrinya adalah masalah diranjang saja. Tidak di luar rumah. Kenapa? Barangkali sehari dua hari sudah akur lagi. Demikian. Sama seperti halnya ketika seorang suami mencerai istrinya. Talak satu itu jangan langsung pisah. Kebanyakan sekarang yang namanya talak satu yang istri langsung purek. Tahu purek? pulang ke rumah orang tuanya atau oleh sang suami langsung dikembalikan ke rumah orang tuanya padahal syariatnya talak satu itu tetap bertahan di rumahnya ya harus bertahan di situ kenapa laallallaha yuhditu ba'da dzalika amra karena barangkali Allah akan menumbuhkan kecintaan lihat gelebet-gelebetnya aduh kenapa ya Cantik seperti itu, kok saya talak. Ya? Belum tentu aku dapat istri yang seperti itu. Wang aku ya seperti ini sih. Jadi akan timbul rasa eman-eman. Ya sudahlah tak rujuk. Ya? Belum lagi nanti lihat istrinya di dapur. Kemudian ya Allah merawat anaknya, ngajari anaknya. Sehingga timbul rasa, astagfirullah. Kenapa saya mentalak wanita yang baik seperti itu? Dahlah cepat-cepat tak rujuklah. Ya, syukur-syukur dapat istri lagi yang semacam itu. Wah, wow, ini ya kan? Masya Allah. Semangat ini bapak-bapak ini kalau ginak ini. Masya Allah. Baik. Jadi ketika sang istri itu ditalak, kemudian di dalam rumah itu masih akan timbul rasa kecintaan. Demikian juga ketika hanya pisah ranjang, tapi di dalam rumah masih lihat istrinya. Sang istri lihat dia barangkali besok. Kita damai ya, damai sudah kan begitu. Ya jadi masya Allah syariat Islam ini bagus. Tapi ketika dilanggar hancur, mata enggak. Ketika talak satu sudah dipisah. Ketika apa namanya e, menghajar dia tinggalkan rumahnya pergi, ya, tidur di rumah temannya dan mana mana. Ini yang seperti ini adalah tidak tidak benar. Nah. Kemudian Wadribuhunna ribuhuna darban gayramubareh pukullah dia atau pukullah mereka kalau memang dinasehati tidak bisa, kemudian dihajar di tempat tidurnya tidak bisa, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti, tapi pukulan yang menyadarkan. Jangan pukulan yang tidak membuat, atau jangan pukulan yang membuat tidak sadar. <tuh> tapi berilah pukulan yang menyadarkan. Pelok, glebok semaput begitu ya, pingsan. Itu jangan itu. Oh, sekali lagi kamu mengulangi tuh kayak kemarin tuh. Itu baru tangan kiri loh. <laughs> Wah, ini mau main apa ini sama ini? Ya, belum lagi nanti kemarin kita pernah belajar hadis ya. Kemudian sebelum ini barangkali seorang di antara kita memukul istrinya dengan pukulan seperti pukulan seorang majikan kepada siapa? budaknya. Kemudian di ujung harinya digauli. Ya, maka ini yang seperti ini tidak layak. Ya, seperti ini juga. Ya, ini memukul, tapi pukulan yang membuat dia sadar. Ya, bukan pukulan yang mematikan, menyakitkan, merobek tulit, mematahkan tulang dan yang lain-lain. Ya, Membikin badan lebam-lebam. Ya, ini tidak tidak boleh. Nah, ini semua adalah tekrim, memuliakan wanita di dalam di dalam Islam. Nah, Fa'in ataknakum. Kalau mereka dengan nasihat-nasihat kamu yang berapa tingkat itu sudah nurut, fala alaihin nasabilla. Jangan kamu cari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Sudah terlanjur apa? Hatinya apa? Dongkol. Iya mas, saya tobat. Saya minta maaf. Maafkan saya tidak akan mengulangi. Sudah. Pokoknya saya tidak mau terima. Misalnya begitu ya syukur kalau nggak mau terima itu yang saya harapkan wah baru kalau istrinya jawab gitu bingung gitu kan nah maka jangan cari celah-celah tetap untuk nyakiti istri kalau mereka sudah abah nurut ya. dan ingat biasanya kalau seorang itu sudah terbiasa berbuat keras nanti dalam pikiran dia suatu saat istri bersalah harus keras lagi ya sebagaimana kita dengan anak terkadang kita ini anak kalau nggak dipukul nggak apa? enggak mau e, kapok padahal mungkin dengan nasihat dia bisa nerima tapi karena terlanjur sudah terbiasa berkata keras terlanjur terbiasa e, bersikap e, bengis dengan pukulan dan yang lainnya sedikit-sedikit pukul sedikit-sedikit diikat sedikit-sedikit diinjek maka yang seperti itu tidak tidak benar nasihati dulu terlebih dahulu sebagaimana kita sebagai manusia dewasa. Ketika kita berbuat salah, tidak ingin langsung kita disinisi muka kita, apa ada orang mukanya sinis dengan kita atau kemudian orang itu memalingkan muka, atau orang tiba-tiba memukul kita. Tidak. Kita paling senang kalau ada orang itu mendekati kita, kemudian menasihati dengan lembut kesalahan kita. Itulah anak kita dan itulah istri istri kita. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis ini di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya tutup dari saya subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.